Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladina amanakullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadith kitabunlah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zolalah Wa kulla zolalatin Kafatulillah rahimakumullah Banyak dalam Al-Quran dan Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan untuk kita gambaran sebagai permisalan tentang kehidupan sehari-hari tujuan dan hikmahnya agar kita lebih mudah memahami nah, agar kita lebih mudah untuk Memahami Salah satunya Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dalam hadis yang sahih Beliau bersabda Badiru bil a'mali fitanan Kakita'in laylin muzulim Kata Nabi S.A.W. Segeralah beribadah Segerakanlah beramal Jangan ditunda-tunda. Nah, karena berpacu dan berkejaran dengan berbagai macam cobaan keimanan, tak kita ilahilin Cobaan-cobaan keimanan tersebut digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW begitu dahsyat, sangat mengerikan, seperti Digambarkan beliau seperti potongan-potongan malam yang gelap kulitah Ini satu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Perintah untuk apa? Segera beribadah Jangan ditunda-tunda Jangan nanti besok, Kapan Tidak harus sekarang kan Dan seterusnya nah, Kenapa? Waktu kita sedikit sekali Waktu yang diberikan oleh Allah Untuk kita dalam beribadah dan beramal saleh itu sangat sedikit Sementara perjalanan kita menuju Akhirat sangat panjang sekali Nah dalam hal ini Gambarannya sangat mudah Sekali dalam kehidupan kita sehari-hari nah, si, si A misalkan Yang mau tidak Mau harus sampai ke Tempat tujuan X misalkan Waktunya hanya dari pagi sampai sore Tidak boleh lebih dari itu Kalau lebih dari sore Sampai di lokasi X tadi malam Dianggap gagal Sementara perjalanan Dari tempatnya sampai ke titik X itu ternyata Cukup jauh nah. Tetapi bisa tercapai Dan bisa ditempuh asalkan dari Pagi sampai sore terus Tidak pernah berhenti Berjalan, berjalan, berjalan, berjalan, berjalan, terus tidak pernah berhenti. Itu baru hitungannya sampai. Nah, Ke lokasi X belum waktu habis. Selain itu, nah, ada banyak kemungkinan dia akan tertahan di tengah perjalanan. Kalau misalkan ditunda-tunda, ada banyak kemungkinan tertahan di tengah perjalanan. Nah, kalau gambaran kita sekarang, bisa saja terjebak macet. Itu kan contoh mudah ya. Nah, terlal terlambat sedikit saja berangkat sudah terjebak ma. macet itu kan bisa tergambar misalkan di kota-kota besar jangan di kota besar di Yogyakarta saja sekarang sudah mulai seperti itu kan ya di Yogyakarta sendiri kota kita daerah kita sudah mulai seperti itu terlambat sedikit berangkat nah, keluar dari rumah 5 menit 10 menit resikonya macet di jalan nanti kemrungsung kan itu sampai di lokasi kerja tempat yang dituju sudah pasti terlambat. Jangankan di Jakarta dan sekitarnya, di Jogjakarta pun sudah seperti ini. Sudah seperti itu, terlambat sedikit sudah kena macet. Begitu Mas Abdulloh. Akhirnya yang berangkat kerja dari sini, kerjanya di Prambanan, kerjanya di Sleman misalkan. Dia pikir sekali meruput berangkatnya. Telat sedikit sudah terlambat. Dari sini sampai amana sampai kota misalkan. Kalau malam hari 20 menit setengah jam. Itu sudah bagus untuk kecepatan 60-70. Tapi kalau pagi jam 7.00, jam 8.00, marah bisa dari sini sampai Kota Yogyakarta tembus setengah jam. Kan itu. Walaupun dia adalah Rio Haryanto. Ayo eh, percuma punya kendaraan cepat, kemampuan ini nyam jalannya macet. Yang menggunakan jalan kan bukan cuma dia aja. Kan begitu. Secepat apapun, secanggih apapun enggak enggak akan mungkin. Nah, itu yang gambarannya itu seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo cepat. Sebelum muncul gangguan-gangguan tadi. Tadi itu, sebelum muncul gangguan-gangguan tadi, seperti halnya ketika ayo cepat berangkat saat dulunya macet. Seperti itu. Kurang lebih demikianlah. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera beribadah, jangan ditunda-tunda sebelum kita terhalang. Halangan itu apa? Banyak sekali. Mulai sakit, ya. Pekerjaan yang menumpuk tanggungan utang orang tua yang sakit anak yang sakit kan begitu kemudian macam-macam lah rasa malas banyak hal yang sangat memungkinkan untuk menghalangi kita dari kebaikan dan amalan shol so nah sebelum itu terjadi ayo segera kan itu apalagi pekal yang harus kita kumpulkan untuk melanjutkan perjalanan menuju akhirat itu kan tidak sedikit, yang diperlukan tuh banyak sekali Yang diperlukan tuh banyak sekali Sama halnya misalkan Barakalofikum kita dari Jogja Berangkat ke Surabaya Dari Jogja berangkat ke Surabaya nah. Naik mobil Membutuhkan BBM bahan bakar minyak yang tidak sedikit Berapa puluh liter yang diperlukan dari sini sampai Surabaya Apalagi kalau dihitung pulangnya juga dari Surabaya sampai ke Yogyakarta tempat kita sendiri bahan bakar minyaknya sangat sangat apa sangat tinggi nah, pilihannya cuma dua kalau pilihan pertama memang kita bawa bahan bakar minyak itu dengan jergen jergen jergen jergen kita bawa di dalam mobil atau tidak menggunakan jergen jergen berisi minyak tersebut bensin solar dan sebagainya tetapi yang kita bawa adalah bekal uang Nah, Untuk nanti kemudian singgah di mana Isi bahan bakar Habis eh, habis atau hampir habis Singgah lagi untuk bahan Beli bahan bakar nah, Sekarang kalau misalkan Si B berangkat dari Jogja sampai Surabaya Sudah gak bawa uang Karena gak punya uang memang Juga tidak membawa Cadangan bahan bakar mie, minyak Sampai gak ke Surabaya Pada waktu yang yang sudah ditentukan, nah, oh, tukang weng kok melaku Numpang bis, numpang truk misalkan. Gini kan itu. Tapi dalam hitungan normal dengan waktu yang memang sudah ditentukan, sampai Surabaya enggak? Pengendar enggak mungkin sampai. Kalau oh, mau sampai gimana? Baru sampai Ngawi udah berhenti, habis bahan bakarnya. Mau ngejok enggak bawa bahan bakar. Mau beli di SPBU, mau apalagi beli bensin eceran, enggak bawa uang memang. Nah seperti itu juga yang kita khawatirkan nanti Perjalanan kita ke akhirat Antara surga dan neraka itu kan perlu bekal yang Banyak Perlu bekal yang banyak Nah jangan sampai nanti di tengah perjalanan Habis bekalnya kan begitu Di padang masyar Jangan kan padang masyar Di alam kubur saja iya kan? Di alam kubur berapa banyak bekal yang harus kita Yang harus kita apa Yang harus kita persiapkan Di alam kubur loh ini Sekian tahun, sekian lama, ya kan, menunggu hari kiamat itu berbangkit, baru masuk kubur, ditinggalkan keluarga, sudah ditanya malaikat, siapa tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, nah, dan tanya jawab itu tidak bisa disimulasikan di dunia, ada biladikotor, ada direseal. Saat rongi mati coba tanya tuhanmu siapa, nggak ada di klat. Kemampuan seseorang untuk menjawab tanya jawab, melakukan tanya jawab itu disesuaikan dengan amal soleh yang dikerjakan di dunia. Kalau dia cukup amal solehnya mudah menjawab. Kalau tidak cukup, buat latihan pengsewu, pengselikorewu untuk Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad di dalam kubur nanti cuma bisu dan tidak bisa jawab, ah, ah, ah. seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Jadi berat memang perjalanan kita itu. Jadi tapi kan kita sudah bisa membayangkan gambaran ri, uh, ringkasnya tadi dari sini sampai Surabaya. Kalau sampai tengah jalan sudah nggak dapat apa apa. Nah, belum lagi nanti di ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan alas kaki masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri sudah tidak ada kesempatan untuk mikir anaknya, mikir istrinya bahwa istrinya paling dicintai, paling dikasihi yang saat di dunia katanya engkau apa namanya, bagikan Bidadari kan gitu ya Sekian banyak bintang yang di langit Cuma engkau yang paling terang Sekian banyak wanita yang pernah aku kenal Hanya engkau yang saya cintai Itu di dunia, hari kiamat lali kan itu. Anaknya juga begitu Bukan cuma lali, ditinggal pergi anaknya Mungkin di dunia apapun yang diinginkan anaknya Dituruti ya kan, anak -anaknya, Apapun yang diinginkan anaknya dituruti Semuanya sepoknya demi, demi anak Demi anak, rela menderita apa, rela sengsara tidak makan tidak minum yang penting anaknya makan dan minum tapi pada hari keempat nanti sura mikir anaknya -anak. itu tidak ada mikir anaknya -anak sendiri tidak mikirkan orang tua masing-masing rikulimri -masing, iminhum yaumak idn shanun yuhi masing-masing memikirkan dirinya sendiri itu di padang kasar belum nanti apa namanya menanti hari hisab hari pertimbangan amal kan begitu nje hari pertimbangan amal belum nanti nanti kisos Ya. Untuk masuk ke surga harus melewati shirath, jembatan yang terbentang di atas punggung jahanam. Di atas punggung jahanam jembatan. Nah, yang amalannya bagus ya, melewati jembatan dengan cepat kayak kilat. Nah. Apa ramanya? Ada yang kecepatannya seperti kuda, ada yang dengan seperti berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak-rangkak. Nah, Alhamdulillah kalau misalkan merangkak saja nggak usah mikirkan bisa melewati apa jembatan di atas punggung jahanam seperti cepat kilat sementara kondisi kita seperti ini kan itu belum begitu maksimal dalam beribadah jangan bayangkan oh, sesuatu so -so kayak kilat doain merangkak saja kalau misalkan kita bisa Alhamdulillah dasar lo itu di atas punggung jahanam nah, padahal ada kait-kait besi itu yang setiap saat selalu menyambar-nyambar. Dan itu panas di bawah neraka Jahannam. Dan itu perjalanannya panjang, bukan kayak jembatan serandaan ini. Kan itu merem aja mungkin dari timur sampai selat timur barat, barat timur bisa. Kan menggelundung sambil ini pasti sampai karena ada pagarnya kanan kiri. Cuma itu apa namanya Sirot atau jembatan di atas punggung neraka Jahannam itu luar biasa dahsyatnya. Nah kan, itu. Sampai ke ujung pun sekalipun selamat Belum tentu bisa langsung masuk surga Kalau misalkan Masih punya masalah dengan saudaranya Masih punya masalah dengan temannya Belum tentu Sudah lewat neraka jalan, lolos Loloset Pintu surga di depannya Belum tentu langsung dipersilakan Masuk surga Selesaikan dulu masalah Dengan teman dan saudaranya Kan gitu pernah menyakiti temannya, pernah menghibai temannya, pernah ngerasani temannya, kan itu ya? pernah menipu temannya, menipu orang lain maksudnya, pernah mengambil barang milik orang, semua yang terkait dengan kisos harus diselesaikan sebelum masuk surga. Dan rugi kan orang seperti ini sudah melewati apa namanya sekian banyak ujian dan tahapan di akhir akhirat, hampir masuk surga ternyata nggak jadi. Nah, kecuali yang Allah rahmati tentunya. Kenapa? Karena ternyata dia termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kan gitu. Orang yang bangkrut. Dan nah, harus diselesaikan dulu sebelum masuk surga. Setiap hamba itu harus bersih dulu. Harus bersih dulu. Nabi Muhammad SAW pernah tanya pada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Taukah tahu kah tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat menjawab, "Al-muflisu indana man ladinara waladirham orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, orang yang enggak punya uang sama sekali, habis-habisan. Kata Nabi Muhammad alaihi orang yang bangkrut itu man yak yaumil qiyamati ibi solatins wa siyamin wa shadaqatin wa jihadin. Orang yang bangkrut itu orang yang datang hari kiamat nanti dia bawa sekian banyak apa namanya? sekian banyak ibadah amal soleh salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Nah, tidak pernah absen berangkat berjihad fisabilillah. Pahalanya banyak sekali. Tetapi bersamaan dengan itu, saat hidupnya di dunia ternyata apa? Qatsyata mahaza, wa akhadha mahaza, wa qatal hadza, wa safaka dimahaza. Nabi Muhammad sebutkan satu persatu bentuk-bentuk kebawiman antar sesama. Ternyata saat hidupnya di dunia pun dia tidak bisa menjaga diri, sehingga dia mencaci, memaki orang lain, merendahkan orang lain, membolimi orang lain, mengambil harta milik orang lain, memukul orang lain, membunuh orang lain. Nah, ternyata dia punya kesalahan pada orang, pada orang, pada orang, pada orang. Nah, pada saat itulah akhirnya harus diselesaikan, harus dikisos. Gak mungkin masuk surga sambil membawa dosa seperti itu. Nah, Hak Allah Allah Maha Pengampun tapi hak manusia. Belum tentu mereka yang kita waliin kemudian meridhoi. Merilakan begitu saja. Apalagi mereka yang kita waliin juga perlu Bekal untuk masuk surga. Kalau kita sekarang sih enggak ada masalah urusan duit. Kan gitu. Saya utang Pak Dimingin, Pak Dimingin saya utang 1 juta. Ya, 3 hari kemudian saya bayar. Anu Pak Dimingin masih baru 700 juta saya bayar ini kurang 300 eh 700 ribu ya kurang tiga ribu kata Pak Dimas nggak apa-apa ustadh tiga ribu saya ikhlaskan itu di dunia di akhirat siapa yang bawa seperti itu kesempatan dapat apa pembalasan dari Allah swt ketika kita yang terdolimi kan begitu akhirnya orang yang bawa sekian banyak amal tadi disuruh membayari melunasi keboliman keboliman yang dilakukan di dunia caranya apa nggak pakai uang emas dan perak amal soleh yang dia kumpulkan sekian banyak itu Dikasih nih, diambil. Bagi, bagi, bagi, bagi. Kalau misalkan sampai amal solehnya habis, sementara kewuliman yang dia lakukan masih ada, tersebar kesekian banyak orang, maka cara membayarnya, kesalahan-kesalahan dan dosa orang yang diwulimi tadi, dipindahkan ke dia. Jadi dia nanggung, sudah capek beribadah, lelah beramal soleh di dunia, Puasa terus, sholat terus, jihad terus Sedekah terus, berbakti sama orang tua terus Banyak Ternyata hari kamat itu gak ada nilainya sama sekali Bahkan berubah dengan apa Dia harus menanggung dosa orang lain Apa sebabnya Itu tadi dalam bermuamalah Berinteraksi, ternyata dia tidak mampu Mengendalikan diri nah, Ini juga peringatan penting buat kita Sesama kita, Alhamdulillah nah, Kita tidak sedikit ini Sampai 70 orang yang aktif kurang lebihnya itu bukan jumlah yang sedikit di zaman ini Harus baik-baik betul Banyak-banyak mengalah Kan gitu ya Banyak-banyak ugowo Tidak usah dibawa di hati Kepikiran apalagi sampai dendam Benci nah, Hanya karena masalah ucapan satu kata Dua kata Satu patah kalimat Dua patah kalimat Kok kemudian mutum Eman yang seperti itu Yang kita lakukan akhirnya Na'udhubillah jadi sia-sia Eman banget jadi bisa dibayangkan nih, kau tivial perjalanan itu panjang bukan setahun dua tahun. Kalau sini sampai Surabaya mungkin satu hari dua hari selesai. Nah Sementara pada hari keempat nanti, ka alvisanatin mimba ka udun satu harinya di sana seperti seribu hari di dunia. Lamanya kan minta ampun. Kedah syatan hari Mahsyar kedah syatan di atas neraka jahanam, kedah syatan penantian kita nanti untuk dihitung dan dihisap semuanya harap-harap cemas dirinya, dirinya, dirinya, selamat apa enggak, selamat apa enggak, itu menunggunya ribuan tahun kalau kita di dunia ini. Awong kita antri satu jam dua jam, sebagian orang kadang miso miso kan itu. baru antri loh ini, antri satu jam dua jam. mau ngantri pom bensin misalkan lihat antrian panjang, bos, neng pom bensin sini si menaik, sini si menaik juga seperti itu, antrian panjang, oh sini si menaik, antrian panjang sudah anjel menuju pom bensin yang ketiga sudah habis bensinnya di tengah jalan. Hari Akhirnya beli bensin eh, eh saya cari mau untuk bensin ajaaran eh, tapi sudah nyesel, harganya sudah kacek. Antara yang ajaaran e dengan yang di SPBU itu saja antri seperti itu kita enggak tahan enggak sabar kok. Apalagi ngurus surat-menyurat di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten. Cuma surat apa akta kelahiran, surat pindah penduduk, iris ngurusin perpanjangan STNK. Enggak sabar kita sehari dua hari Dan, Jangankan sehari hari dua hari saat jam rong jam orang sabar kok kan itu nunggu bis, joruh jam sih setengah luar negeri ini mas orang demo akhirnya kan itu pesawat delay satu jam dua jam ribut nah besok penantian sampai ribuan tahun itu kesabaran kita bagaimana nah, mereka yang punya bekal banyak bekal yang cukup yaitu amal soleh amal soleh amal soleh amal soleh Pahala, pahala, pahala. Itu kan bekal semua ya. Nah, mereka yang punya bekal cukup enak, kan gitu ya. Mereka yang punya bekal cukup itu enak sekali di akhirat nanti. Semua orang kepanasan, matahari didekatkan, dia dinaungi oleh Allah wajazul. Kan gitu. Karena dia masuk satu dari tujuh golongan yang dijanjikan dan dijaminkan Rasulullah saw mendapatkan naungan dari Allah. Kan itu. Tujuh golongan yang sudah disebutkan Nabi saw itu nah Apa namanya Penantian itu akhirnya Dia hadapi dengan tenang Karena Allah memberikan ketenangan untuknya Kenapa? Amal sorehnya cukup melewati nah, punggung Neraka Jahanam dengan cepat Masuk surga termasuk golongan yang pertama Wah nikmatnya luar biasa Mereka yang punya apa? Bekal yang cu, cukup Cukup nah, Sama halnya kalau kita dari sini sampai Surabaya Mobilnya bagus Jokinya bagus Bahan bakarnya cukup kan itu makanan dan minumannya sudah tersedia di dalam mobil nggak perlu mampir warung dan restoran kan itu sudah kualitas terbaik nah, Safety-nya juga nomor satu sopirnya tahu jalan lagi misalkan kalau macet bisa muter sana muter sini lambung kanan lambung kiri cepat sampai surabaya nyaman nggak capek ac bagus tempat duduk empuk kan itu kaki bisa dislonjorkan apalagi naik mobil yang ada fasilitas pijet kakinya wah pok. Kan Jadi bisa tidur nyaman sampai geronjalan enggak kerasa. Kan ini? karena mobilnya memang keluarga AC seperti itulah gambarannya. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita yang di sini alhamdulillah harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Kesempatan beramal soleh itu banyak. Peluang kita untuk mengumpulkan pahala itu setiap hari ada. Setiap hari. Ada. Makanya jangan sampai disia-siakan. Barakallahu fikum Kegiatan kegiatan kita misalkan kegiatan harian Dari bakda subuh ya. Bakda subuh itu sudah ta'lim Sampai setengah tujuh, sampai jam tujuh Nanti tiap malam Bakda maghrib sampai isya' Ta'lim Pagi kan begitu ya Ta'lim pagi itu rutin Tiap hari alhamdulillah Kesempatan Barakallahu fikum Belum nanti kegiatan pekanan Ada Rabu malam kamis di tempat ini Kemudian Jumat malam Sabtu di masjidnya Mbah Pomo. Kan begitu. Kemudian kegiatan menghafal Quran. Itu harus dipisahkan sendiri karena menghafal Quran serta murojaah Al-Quran itu adalah ibadah yang sangat besar sekali. Nah, kemudian menjenguk orang sakit, ya. Menyantuni orang-orang jompo. Sudah selesai ya, Bu Ahmad? Sudah siap bagi hari ini? Kan begitu ya. Jazakumullah khairan. Itu juga kesempatan luar biasa. Membantu masyarakat dalam banyak hal Dan Itu bentuk-bentuk amal saleh yang luar biasa nah, Kalau ini dimanfaatkan Masya Allah Pahala terus Kenapa kita perlu banyak pahala Kita butuh banyak amalan saleh Jangan sampai nanti nyesel Sudah mati di alam barzah baru Ya Allah hidupkan aku lagi ingin hidup lagi di dunia Fa'amalu Amalan salehan Kalau saya dihidupkan kembali ya Allah di dunia dikembalikan lagi saya akan melakukan amalan soleh. Cukup. Tidak ada waktu itu. Naibis madira mungkin urip lagi. Maka sebelum kita menyesal demikian. Allah Subhanahu SWT berfirman dalam Al-Quran. Surat At-Tawbah 120-121. Maka nali ahli Madinah wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillah. Wala yargabu anfusihim an nafsi Thalika biannahum. La yusibuhum dhamaun wala nasabun wala makhmasatun fisa bilillah. nasabun wala makhmasatun fisa bilillah wala yatauna mauti an yghizbul kuffar wala min adwin naila illa kutiba lahum bihi salih innallaha la yudai'u ajral mufsinin wala yunfiquna nafatan saghiratan wala kabiratan wala yaqtauna wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ya'malun ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an tidak sepantasnya penduduk kota Madinah atau orang-orang Arab sekitarnya mereka kemudian na tertinggal di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak pantas mereka lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan untuk mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita perhatikan baik-baik. Ini tentang jihad, berjuang di jalan Allah. Kalau ada seruan berjuang di jalan Allah, ya enggak selayaknya kemudian kaum muslimin kaum mukminin tinggal diam, tangan, harus ikut serta aktif. Kenapa? Allah menyatakan Setiap kali mereka merasakan haus, capek, lapar di jalan Allah Berarti harus ikhlas Kemudian mereka sampai ke suatu lokasi Sehingga membuat orang-orang kafir itu takut Orang-orang kafir itu kemudian cemas dan khawatir Apapun yang mereka peroleh dari orang-orang kafir Disakiti, dibenci, dimusuhi Sampai tingkat tingkatan fisik Allah menyatakan illa kutibalahum bihi amalan saleh. Semua itu akan tercatat sebagai amalan saleh. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka yang berbuat baik. Enggak akan sia-sia pahalanya itu. Nah, Allah melanjutkan, apapun yang mereka berikan, sedikit atau banyak, infak. Allah menyebutkan wa layunfikun dan ketika dalam mereka berinfak sedikit maupun banyak. Kemudian mereka melintasi lembah Kecuali pasti tercatat sebagai amalan soleh juga. Lihat dziahumullahu ahsanamakanu yakmalun supaya Allah azza wa wajal memberikan balasan untuk mereka berlipat-lipat lebih baik dibandingkan apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka lakukan. Jadi lapar haus capek, ya. itu ternyata juga tercatat sebagai pahala amalan soleh. Nah. Kita melintasi Daerah manapun menempuh Mengambil jalur manapun Dalam rangka berjuang di jalan Allah Itu juga ternyata tercatat sebagai Amalan saleh pahala nah, Ini kan ayat Sebagai motivasi dan dorongan buat kita Untuk tidak Apa namanya Tidak tidak e, melewatkan begitu saja kesempatan cari pahala mendapatkan amalan salih nah, Nasihat ini Khotifillah barakallahu wikm terkait dengan Kurang lebih 11 hari ke depan saya apa harus berjuang di jalan Allah di tempat yang lain kan begitu maka saya tinggalkan pesan ini buat panjenengan semua dan tentunya nasihat ini untuk saya pribadi bukan untuk si A si B si C secara khusus buatan tidak usah memikir opo yang maksudnya enggak saya dan panjenengan semua marilah kita sama-sama berjuang di jalan Allah kan begitu kalau misalkan panjenengan merasa apa kehilangan misalkan lo ya kalau misalkan tidak ya enggak apa-apa. Kalau misalkan jenengan merasa kehilangan dalam 11 hari ke depan, nah, Itu tidak ada alasan. Kenapa? Pada subuh masih ada Syekh Ridwan yang siap membimbing panjenengan semua. Pada maghrib sampai isya tiap malam ada Ustaz Ubaid. Nanti yang di tempatnya Bu Pomoh, Ustaz Ubaid yang menggantikan. Di sini Syekh Ridwan yang menggantikan. Jadi tidak ada istilah libur. Nah, nanti tempatnya Pak Ali, Pak Ali sendiri dan Pak Tumirin yang akan membimbing Kan, Alhamdulillah sudah berjalan kayak kemarin Bali waktu saya tinggal ke Jakarta gitu. cuma untuk murojaah Al-Qur'an saja. Walaupun yang hadir dua, yang hadir tiga, mboten menapa-apa Ali. Di apa diajak Mas Taufik begitu ya. Lumayan paling tidak tiga Mas Taufik, Pak Tumirin sama Pak Ali. Minimal tiga kan itu ya, apalagi tambah Pak Sugiyo empat murojaah Al-Qur'an. Alhamdulillah jangan sampai berhenti yang di situ. Jazakumullah khairan. Kalau misalkan jenengan merasa kehilangan Nah, merasa kok pelajarannya tidak dilanjutkan coba jenengan bayangkan teman-teman kita yang ada di Papua sana yang akan saya tuju di Boven, Povendigul, Tanah Merah, di Asiki, di Merauke yang mereka tiap hari tidak ada taklimnya. Secara langsung maksud saya. Tidak ada ustaz yang menetap di sana. Coba bayangkan betapa mereka ingin sekali kan yang dikunjungi. Nah, karena selama ini saya kontak dengan mereka hanya melalui telepon taklim itu cuma telepon saya, saya ingat saya sudah 4 kali Telepon jarak jauh Dengarkan kadang berhenti Sinyalnya putus Kadang berhenti karena Apa ternyata pulsanya lupa diisi Banyak nah, Itu mereka nah, Artinya ketika kita ingin mendapatkan bagian Jangan lupa kita juga ingin berbagi kepada yang lain Artinya kesana itu bukan senang-senang Bukan plesir kan, itu, Mas perjalanan itu Kan itu. perjalanan saja terhitungnya 4 hari dari 10 hari 4 hari itu habis di perjalanan. Jadi 6 hari kan gak juga enggak mungkin langsung on kan gitu ya. Harus istirahat dulu. Ya, tapi ingat ayat ini jadi semangat. Kenapa? Lapar, haus, capek asalkan ikhlas karena Allah subhanahu tercatat sebagai amalan saleh yang kita butuhkan itu nanti dalam perjalanan yang sudah saya gambarkan di depan tadi mudah-mudahan belum sampai lupa belum selesai sudah lupa dulu jangan sampai nggih. Ya. Itu kan perjalanan panjang menuju akhirat. Itu yang saya gambarkan baru sedikit. Kedasatan kedasatan kedasatannya lebih dari apa yang saya gambarkan. Masing-masing kita berjuang di sana, maka jazakumullah khairan saya sangat apa bahagia dan senang sekali dipertemukan Allah dengan panjenengan semua ya. Dipertemukan Allah di tempat ini di dari tempat yang berbeda-beda dari Bantul, dari Klomprogo, Klomprogo dengan berbagai daerahnya yang terpisah-pisah. Kita tiap hari tiap subuh Dikumpulkan di tempat ini, alhamdulillah. Maka panjenengan yang mendapatkan tugas atau katakan apa namanya diberi kepercayaan untuk apa, mengambil peran andil dalam berjuang, Bismillah, manfaatkan, ikhlaskan karena Allah, bukan karena sanjungan, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan karena hanya untuk balas budi kepada ustadz, bukan. Jangan sampai yang kita lakukan selama ini hanya ora pena kepada ustadz bukan itu sungguh nama saat bukan itu demi Allah tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nah ini harus disampaikan terus jangankan saya atau panjenengan Nabi Muhammad saja sering mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya padahal para sahabat kita ngerti dan yakin imannya tinggi, takwanya terjaga selalu itu pun masih diingatkan oleh Nabi apalagi kita yang cepat lupa dan mudah lalai Siapapun yang bertugas, nah bagian apa namanya, sekretaris misalkan. Ngetik, nulis. Begitu Mas Heri, yang nyusun buku seperti ini, jeneng kan yakini. Ketika mainkan mouse, buka program, nyusun dan mendesain ini, nge-print, kemudian nge ya di apa, di staples, yakini itu tercatat sebagai amalan. Soleh, amal soleh ini. Amal soleh ini. Amalan soleh ini sekretarisnya. Yang bendahara seperti itu juga Syarif Uan, Ubed, Pak Udin terkadang dalam beberapa hal, misalkan juga diyakini ketika kumpulkan uang hitung, kan itu nota duitnya, lembaran-lembaran itu dihitung, patang atau seker, satu seker, EW, dicatat, dibukukan, disimpan, diyakini itu tuh amalan soleh itu bukan cuma formalitas biasa, itu amalan soleh, kan gitu ya, amalan soleh. Jenengan yang dari Bantul tiap pagi dari rumah, ada yang dari Sand, dari Bambeng Lipuro, dari Pandak, dari Serandaan, itu perjalanan panjang kan pulang pergi itu jangan apa namanya jangan diyakini sia sia, Yakin itu amalan so, soleh, capek, ngantuk, dingin, amal soleh, amal soleh, amal soleh, kan gitu. Jenengan pulang pergi keluar masuk kampung ini membuat musuh-musuh Islam, wah oh, teroris, kaya ini, wah, guna, pahala buat orang yang tidak suka kepada Islam itu kemudian benci itu pahala. Nah, membuat kaum Muslimin semangat, Alhamdulillah masih ada yang semangat ngaji, masih ada yang semangat baca Al-Quran itu tidak sedikit ternyata, itu pun pahala. Nah itu pahala menghafal Quran, ya, menghafal Quran di rumah, di tengah perjalanan sampai di sini ayat per ayat, bahkan huruf per huruf itu juga pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Tim penghijauan, kan gitu ya, tim penghijauan yang kita pasarkan kepada Abu Fauzan sebagai apa namanya sebagai tetuanya, kan gitu, koordinasi, mengumpulkan bibit, nanam, nyangkul, kemudian apa namanya, dangir, terus ngasih pupuk, pupuk kandang, posca dan yang lainnya, pupuk semprot, yang apa, air, seni kelinci gitu Pak Sarjio, itu jangan dikira kegiatan biasa, itu pahala, amalan saleh, asalkan niatnya ikhlas fi, sabillillah ya azwa jal, yang bagian kayu juga seperti itu, milih-milih kayu. Ingin dan segala macam, itu juga pahala. Yang Pak Adi Mursahid, yang urus-mengurus bahan material, itu semuanya pahala. Pak Adi Kamiran, Pak Adi Hambali, masalah kemakmuran. Cuma beli ke warung loh ya. Beli ke warung, beli jajan ini, beli es batu, bawa ke kebun suung misalkan. Itu pahala amalan soleh semua. Semuanya amalan soleh. Nah, berkelubhikum. Itu kesempatan kita cari amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bagian apalagi yang belum saya sebutkan ini. Warga kita, ikhwan-ikhwan kita yang asli benda. Terkhusus kepek sini dan jatisari. Tidak kecil jasa dan peran mereka juga. Karena apa? Dengan sebab mereka akhirnya masyarakat bisa menerima. Karena apa? Seng melu pengajian, yowongi dewe. Kan gitu. Ada Pak Imam, ada Pak Denarta, ada Pak Demingin. Kan gitu. Ada Mas Jasmanto, Syahrituan, Pak Ambali, Pak Dikamiran, Pak Mursahid. Kan yang asli-asli sini itu kan juga sebab kalau saya dakwah itu bisa terima wong e dhewe ora iso masa ya arep diganggu arep dihentikan kan enggak bisa wong itu juga pahala pahala kalau semuanya pahala dari jangan sampai disia disia-sia jadi pulang pergi panjenengan semua setiap hari karena sibuk aktivitas padat itu pahala pahala pahala yang bagian lobby demikian juga yang mungkin mulai hari ini begitu begitu Pak Ahmad liganya ya mulai bagikan apa namanya bingisan-bingisan itu Jangan jalan itu semua dengan Ikhlas tulus itu tercatat sebagai amalan Soleh nah, Allah sebutkan tadi Walayun wala Yang kita berikan Sebagai infak Seribu, dua ribu Yang jangan berikan kemarin Ada yang seribu rupiah, ada yang dua ribu rupiah Jangan dianggap kecil itu Nilainya tinggi dan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besar nilainya itu Yang nyumbang gorengan, yang nyumbang minuman Yang nyumbang lele. Kan, gitu bapa mau mengeluh oh, nyumbang ni semua itu semuanya amalan soleh jadi jangan disia-siakan maka pesan saya kalau kalau fikum walaupun saya tinggal kegiatan ngaji harus tetap jalan panjangkan jangan sampai ngajinya karena faktor saya jangan karena faktor Ustaz mutar yang nusa mutar mengangkat mengangkat neora ora kan itu tapi ada syahri tuan ada Ustaz ubaid kan tetap ngaji Nah, karena yang kita cari adalah rito dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh sebab itu Yang merojah Al-Quran juga sama Ini alhamdulillah sudah didesain oleh Mas Heri Ada 15 buku Jadi cara menggunakannya ini tertulis Buku merojah ah Al-Quran Nama ada 5 tempat kosong Nanti tolong diisikan ya Sudah dibagi-bagi Di dalamnya tertulis paket 1 Surat An-Nas sampai Al-Qariah Paket 2 Al-Adiyat sampai Ad-Din Paket 3 Al-Insura sampai al balad. Artinya, tiap hari satu paket Moroja'ahnya Tidak semua yang kita hafal diulang dalam satu hari Cukup satu hari, satu paket Nanti berurutan Ini nomor satu, hari tanggal diisi Keterangannya Lancar semua Lengkap semua, monggo diisi Paket 1, paket 2, paket 3 Lancar, paket 1 oke okay. Paket 2, yes Misalkan, atau paket 3 Naam mau ngomong-ngomongnya diisi keterangan ini kan itu ya, tidak mesti kumpul 5-5 nya, 4-4 nya yang datang 2 ya, 3 ya datang 4, yang 4, yang 5 ya 5, gak usah nunggu, ngomong-ngomong yang baru datang 2, 2 dulu nanti yang ketiga gabung bisa berurutan, surat Anas sampai Al-Khorea misalkan, Pak Sergio Anas selesai Anas, Pak Imam Al-Falak, sudah selesai Al-Falak, Pak Dimingin Al-Ikhlas kemudian setelah selesai Al-Ikhlas Bang Indar tak kemudian kembali ke Pak Sarjio, apa Kuliah Ayuhal, Kafirun misalkan, atau barang-barang juga monggo silahkan. Artinya dibuat bebas, yang penting target satu hari tiap saat tiap hari satu paket itu tercapai. Ini monggo pada akhirnya ya kembali kepada kita masing-masing bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada, karena perjalanan kita menuju akhirat sangat panjang. Kemudian untuk Kebun Suong saya juga titip. Ya, walaupun sedikit-sedikit dicicil ya Monggo khairan. Itu tadi Haus kita, lapar kita, capek kita Jangan sampai sia-sia begitu saja Cuma haus, dahaga Capek nah, Tanpa ada pahala jangan sampai itu ya Kita ikhlaskan semua karena Allah Karena itu pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Doakan biar perjalanan lancar kan? Gitu. gitu. Biar bisa kembali segera ke sini gitu. Pokoknya Tetap semangatnya jadi insyaallah walaupun jauh di sana saya akan tetap berusaha nulis surat buat panjenengan saya titipkan ke Abu Ahmad apa pas rujiman nanti mungkin bisa di-share di grup atau di channel Telegram insyaallah tetap saya bawa laptop kok laptopnya kemarin sudah diperbaiki sama di tune up sama Mas Heri ya sudah cukup cepat lancar misalkan ada kesempatan di Bandara Jakarta nunggunya 5 jam karena berangkat dari Jakarta ini setengah dua malam sampai Jakarta ini setengah delapan misalkan atau setengah ya jam, jam jam 8 jadi ada waktu misalkan nulis di sana juga kegiatannya tidak satu hari full paling pengajian di sana kalau bukan bukan sabtu ahad selain sabtu ahad taklimnya cuma badil subuh sama sore jadi dari, dari pagi sampai sore ya nggak ada kegiatan om mereka kerja semua di perusahaan dan yang lainnya tapi itu kesempatan kita untuk berkunjung ke Tokoh-tokoh masyarakat Mau jadi bayangin, turut terus nih Ustaz Ya enggak Kesempatan untuk berkunjung ke masyarakat Ke tetangga, ke pihak aparat, ke tamir masjid ya, Waktu kosong tersebut Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan Jadi sebagai menutup kita panggil Perwakilan Kelompok satu Pak Sergio, Pak Widi Kemudian...